Mitra Bisnis Media Indonesia menulis rapat konsultasi antara pemimpin DPR dan penegak hukum menjadi forum pengadilan bagi KPK. Ketua Komisi 3, Beni Kaharman menilai KPK seperti teroris baru yang menebar ancaman menakutkan bagi DPR. Beni melanjutkan, Dewan merasa ketakutan yang sangat mendalam meskipun itu tidak rasional karena kalau tidak salah kenapa takut. Sementara Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Fahri Hamzah menambahkan pimpinan KPK b e r t a n g g a Tanggung a j w Bila b proses pemeriksaan pimpinan banggar mengganggu jalannya pembahasan RAPBN Untuk membahas hal tersebut saat ini kami telah tersambung dengan Anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi HS Dilon Pak Dilon, apa komentar Anda? Keliru sekali pemahaman dia mengenai apa itu teroris dan apa itu KPK Jadi k a u m e s t i j e l a s k a n bahwa dia ahistoris ya Jadi dia sepertinya ada disonans antara apa yang menjadi keinginan pemahaman pengetahuan masyarakat Dengan apa yang diperlukan Dia lagi suarakan. Jadi KPK justru kita bentuk dulu adalah karena kita merasa polisi dan k e jaksaan itu begitu dekat pada kekuasaan sehingga mereka tidak bisa objektif. Nah Itu kan keadaan setelah kita mulai reformasi itu. ya k Sehingga kami pernah bentuk dulu tim gabungan pemberantasan tindak p i d a n a korupsi. Jadi KPK itu justru untuk kasus-kasus ...seperti di Banggar ini, kasus yang menyangkut p e laksana atau penguasa. Kalau kita lihat mereka begitu panik, kita pantas curiga. Pantas curiga. Kalau mereka bilang KPK nggak melaksanakan k u t k u t a s n y a ...besan presiden pun bisa dihukum. Udah begitu banyak menteri pun ditangkap. Udah begitu banyak gubernur pun yang ditangkap. Penggota DPR di penjara. Kurang apa yang mereka bisa pakai untuk mengatakan bahwa KPK... ...ngak berhasil melaksanakan tugas. Tapi mengapa saat ini justru DPR juga yang mengusulkan pembubaran KPK? Sudah panik mereka. Nih. Ini bagus, justru dulu kita bikin KPK... ...supaya jangan ada siapapun menjadi di atas hukum. Termasuk para hakim. Karena para hakim dulu selalu mengatakan tersenama Tuhan, kan? Jadi wakil Tuhan dia. Bahwa KPK harus juga diawasi, itu betul. Tapi bukan diancam-ancam akan dihapuskan. Karena KPK itu memang tidak kita maksudkan untuk bertahan terus. Oke,、okay? Tapi itu... サルス・サルス Ada satu kekuatan yang bisa menegakkan hukum untuk melawan yang menjadi bagian dari deal making. Karena dimanapun kita tahu, political process merupakan bargaining process. Dimanapun di dunia ini, demokrasi manapun. Di demokrasi itu, itu menjadi bargaining process. Jadi itu adalah orang yang lagi menawarkan kepentingan ini dibalas dengan kepentingan yang lain. Jadi demokrasi jangan dipikirkan serta-merta menghasilkan... Apa yang menjadi kepentingan rakyat? Suruh b e n n Harman tunjukkan masaya di mana demokrasi yang betul-betul memikirkan -betul kepentingan rakyat? Di dalam DPR, bargain. Dalam SNAP, bargain. Dalam Kongres, bargain. Nah, mestinya ada kekuatan-kekuatan yang bisa independen dari itu. Kenapa hakim bisa jadi independen? Jadi hakiman bukan super body. Bukan super body, mereka bisa bebaskan semua k o r u p t o r Ini nampaknya ada krisis identitas nih. di teman-teman DPRN. Mereka itu nggak tahu, mereka itu apa sebetulnya. Mereka itu mesti kembali pada kiprahnya sebagai legislator. Demikian HS Dilon, saya Kiki Wijaya.